Tapi perlu diingat kadang-kala madunya habis loh. Iya, Sheikh itu menjelaskannya. Karena ketika menjelaskan dengar-dengar Mas Sheikh jelaskan masalah pernikahan ini, jadi terjadi permasalahan di rumah tangga itu kadang-kala harus terjadi. Permasalahan itu sesuatu hal yang lazim. Karena ombak di lautan itu mesti ada. Tenang-tenang datang angin mesti. Dia berbicara tentang hikmahnya problematika rumah tangga. Masya Allah, dia mengatakan salah satu hikmahnya. Yang namanya permasalahan ini di rumah tangga itu, itu garam. Kalau tidak pakai garam, tidak enak makan. itu. Dan orang kalau habis punya masalah ini, 2-3 hari ribut kan, terus akur kayak kemantan baru lagi. Iya karena udah, udah, udah, udah, udah, selesai, selesai. Masya Allah kembali akur lagi. Jadi garam itu kadang-kala -kadang harus ada, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak akhirnya rusak juga. Wallahu a'lam ya sholli. Jadi masa bulan madu itu nggak syar'i gitu bang. Barakatul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semakin banyak yang kita dapatkan, betapa banyak hal yang indah ya saja di mata masyarakat, tetapi ternyata buruk di pandangan syariat. Baik selanjutnya kami buka sesi ketiga pertanyaan langsung Dua dari Ikhwan. Oh kita kasih pertanyaan dulu ya Satu Satu lagi Dua Baik Mic Dan juga untuk yang Ahwat mau dipersiapkan dua pertanyaan langsung Kita ini memang di mana mana kajian kita ini ada masalah sama mic kayaknya gitu langsung Hah? Bukan, ya ini nunggu Mei ke sana. Kayaknya mungkin nanti bisa dikasih Mei satu satu. Ini <laughs> nggak perlu siap, jalan, gitu. Niam, barakallahu fiqom fa'bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqastad. Ustadz Afwan mau tanya, kalau ada perempuan yang belum menikah sampai usia tua, itu terus orang tuanya sudah tidak ada, itu menjadi tanggung jawab siapa? Ustaz? Terus apa yang bisa diperbuat sama saudara laki-lakinya? Setelah nah, barokallahu ya. fiqum. Ini yang tanya ini masih saudara anak. Jadi anak kasih tadi mereka <laughs> dia. Bukan nepotisme ya bukan jemaah. Itu silaturahmi namanya. Barokallahu fiqum. Berkaitan dengan masalah ini, bagaimana orang yang punya kakak sudah tua, adik sudah tua, nggak nikah nikah. Orang tuanya sudah meninggal. Kadangkala -kadang, di masyarakat yang tatangan keluarganya udah amburadul itu gak diurusin ya udah bukan urusan anak orang dia yang mau kawin gitu kan tapi di dalam islam ada yang namanya silaturahim Allah mengatakan jalla jala, dalam Al-Quranul Karim tentang masalah silaturahim ini ya ayuhanna suttaku rabbakum aladhi khalaqakum min nafsu wahidatin wa khalaqa minha zawjaha و بس منهما رجال كثير والنساء واتقوا الله الذي تسئلون به والارحام. Ni rahim ini ada haknya. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Rahim itu ya keluarga kita, kakak kita, saudara kita, sepupu kita, paman kita itu rahim kita. Tatkala mereka ada masalah, kita yang harus hadir di sana, menyelesaikan masalah itu dengan sekemampuan kita. Kemampuan apa kemampuan kita? Kita carikan membomanya. Membomanya kakaknya belum dapat jodoh. ya Kita, kak, gimana kak? Ada fulan nih kak. Kita tawarkan kakak kita kepada orang-orang yang soleh. Adik kita, kita carikan. Tapi memang ada jamaah. Yang sampai mati, tidak ada jodohnya. insyaallah akan menanti mereka. Surga yang penuhnya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di situ ada yang dia inginkan. Tapi adik atau kakak. Dia berusaha dengan kekuatan tenaga. Dengan doa, dengan mengharap kepada kakaknya. Karena terus terang kalau perempuan sudah berumur 30 ke atas, 40 ke atas itu kadangkala keinginan nikahnya udah habis. Enggak lah, ana udah. Enggak apa, apa lah enggak punya. Enggak punya suami, tapi tetap dianjurkan ya. Dia. Dan kalau dia punya jodoh, akan datang jodohnya. Asalkan kita ada ada usaha doa bertanya kesana kesini Bismillah kemudian yang perlu diperingatkan juga kita ada masalah di negeri kita ini masalah poligami kadang-kala kayaknya janganlah masalah poligami poligami ini kadang-kala salah satu solusi yang nggak pernah dipikirkan jadi perempuan-perempuan yang janda-janda tua ya yang perawan-perawan tua itu kalau dia masih mengharapkan suami yang bujangan yang masih muda Kadang-kadang susah. Yang ada sampai tua, banyak janda-janda itu gak punya, gak punya suami. Masalahnya dimana? Kadang-kadang ada perempuan-perempuan muslimah yang dia itu gak care sama saudaranya yang muslimah. Dia mengatakan gak, kau gak boleh kawin lagi. Kalau kau kawin lagi, cerai sama aku. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Carikan solusi. Subhanallah jemaah. Subhanallah ya. Cuma yang mau kawin dua ni. Hati-hati tu. Karena juga ada surga dan neraka. Jangan cuma mikirin enaknya. Wah ngerasakan surga di dunia. Belum tentu ngerasakan surga di akhirat. Maka urusannya itu surga dan neraka. Dan untuk urusan ini juga. Tadi pagi. Saya ini ada ngasih nasihat. Ustaz, Ustaz jangan suka ngomong saya katanya. Karena kadang-kala -kadang saya itu ada indikasi mau berbangga diri, mau apa. Cuma ini cerita, cerita tadi pagi istri telepon dia ngomong, bang, abang tahu bang, sama istrinya bapak Fulan, dia adalah training di kampus kita, istri keduanya bang, dibawa bang kata dia, istrinya itu cahat-cahat bang, kata dia, istrinya tu kecil. Kebesar anak saya yang masih anak kecil, kecil, kecil, subhanallah. Yang, ya Allah, seperti, enggak, pokoknya jelek lah. Karena ini salah satu solusi untuk yang seperti itu. Suami-suami ini memang kadang-kadang suami-suami cari yang kinyis-kinyis. Kan. Cari yang, apa, yang bening gitu kan, yang bening-bening gitu kan, yang dia cari gitu kan, ustadz kan boleh, boleh, kalau masalah boleh boleh. tapi kan kita ingin rumah tangga yang mawada, yang sakinah, yang rohmat. kita ini di dunia 60-70 tahun tuh, kita ngumpulin pahala buat akhirat kita nih. di situ ada pintu-pintu pahala. dan insya Allah katanya perempuan nih katanya istri, kalau seperti itu yang dinikahin oleh suami-suami, insya Allah kita siap semuanya gitu kan. Tapi ingat masalahnya bukan cuma dia di masyarakat kan. Banyak masalah juga yang tadi janda-janda gimana Jadi mungkin seperti itu. Tugas seorang adik atau kakak dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencarikan, untuk berusaha ya. Bukan berlepas diri. Karena dalam Islam tidak ada urusan 17 tahun sudah pisah. Tidak ada. Sampai mati sampai 70 tahun tetap saudara. Sampai punya anak, punya cucu tetap saudara dan kita tetap punya kewajiban silaturahim sama saudara kita. Wallahu alam bisawab. Seperti itu. Am. Pertanyaan kedua tadi. Dari... Ikhwan, pada. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya wakilin yang muda ya, Ustaz ya. Masyaallah, masyaallah. Sekitar 8 bulan yang lalu kurang lebih saya kan bicara sama umi saya kalau saya ingin nikah, Ustaz Tunggu, umur berapa itu nih? 21, Ustaz oh, tika, tika 8 bulan yang lalu Saya masih 20 Nah, itu saya udah bilang baik-baik Dan ternyata Umi saya itu nangis, Ustaz Karena mungkin uh, Umi saya masih butuh sama saya Masih butuh perhatian saya Dan uh, Mungkin Sedikit nafkah dari saya lah Nah, ini udah berapa-apa bulan Uh, saya coba apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya coba buat umi saya seneng apa gitu. Saya beliin apa macam-macam Nah sekarang, uh, <tuh> untuk sekarang saya rasanya udah merasakan wajibnya Miks. <tuh> Soalnya kan saya kan kerja sekarang terus sambil kue juga. Nah itu fitnahnya udah banyak sekali Ustaz. Nah sekarang... Saya belum belum berani untuk bilang ke umum saya, Ustaz. Gitu. Mungkin saya bisa um, minta nasihat dari Ustaz. Syukurkan, Yudha Allah. Ya, Barak Allah, Ini pertanyaan mewakili yang lainnya. Sekali lagi, apa yang ditakutkan dikhawetirkan oleh seorang ibu itu, memang menjadi kenyataan kadang-kadang. Maka kalau memang orang tua tidak mengizinkan berusaha. Untuk meminta restu orang tua kita. Kalau tadi kan, Ustaz, anak ini kayaknya udah wajib nih. Kalau merasa udah wajib, puasa Dawud dulu kan. Karena orang kalau sudah ngebet cuma belum mampu untuk melukai hati ibunya. Dia enggak. Ya udah, anak mau puasa Dawud. Bu, ngomong sama ibu. Anak terus serang. Anak udah gak kuat, bu. Anak kan puasa Dawud, ibu. Nanti ketika ibu sudah mengizinkan, ngomong sama anak ibu. Datang sama ibunya. Kemudian... Apa yang dikhawatirkan ibunya, coba di, ditanyakan. Kayak tadi umumnya dia butuh sama nafkah dari kita. Dan memang jemaah harapan kita ya, Kalau seorang anak itu ketika dapat gaji ya. Dia datang sama ibunya. Bu, ini gaji anak bu. Ibu, ambil yang ibu butuh bu. insyaallah orang tua kita itu subhanallah. Tapi kadang kala kita ini kan pelit Sama orang tua kita. Kita ini kadang kala oh Ustaz anak kan juga mikirin masa depan. Iya, eh, masa depan kita nih ibu kita nih. Pintu surga yang di depan mata nih ibu kita nih, masa depan kita cerah sekali. Maka tatkala kita menyuruh umi, "Umi mau apa? Main kabul mi nih Kalau umi takut mi anak enggak berbakti sama umi, umi carikanlah menantu yang cocok sama umi. Umi persyaratannya apa? Menantu harus tinggal di sini, umpamanya, iya bismillah. Ngomong sama ibunya baik-baik dan terus. Kalau tadi ibundanya menangis ya, memang betapa beratnya seorang ibu ketika melihat anak yang sejak dia butuhkan dia ambil oleh wanita lain. Apalagi si menantu nggak benar. Maka tolong ke sana ngomong lagi. Kalau nggak bisa ngomong takut melukai hati ibundanya, tulis surat. Tulis surat untuk ibundanya. Soalnya kalau ngomong ini kadang kadangkala kita nggak bisa ngatur. Tapi kalau nulis surat ya, tulis surat, baca lagi, gak pas, perbaiki lagi terus ya. Semoga ibu kita harapan. Tulis ya, uh, tulis di situ ungkapkan di situ cinta kita buat ibu kita. Kemudian tulis tentang surga, tentang apa, ya, tentang keriduan orang tua, mi, anak ini mengharap keriduan ummi, katanya ummi ini surga anak, neraka anak, terus tulis. Dan terakhir katakan ummi, tolong, insyaallah, insyaallah ya. Dengan doa mudah-mudahan ummi, antum mengizinkan antum untuk menikah. Dan semoga Allah memberkahi pernikahan itu. Dan kita doakanlah jamaah, mudah-mudahan saudara kita ini ibunya cepat memberikan restu kepada dia. Amin. Dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Dan yang belum menikah pun kita doakan semoga cepat menikah insyaAllah. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kali ini sesi kedua. Tanya jawab langsung untuk Ahwat? silakan Dua pertanyaan langsung dari Ahwat. kedua um, kalau anak-anak kita -anak nanti akhirnya berkencan, terus bagaimana dengan cara uh, menerangkan susahnya mereka mau atau bisa bersikap secara cinta gitu bahwa itu tidak boleh, tapi dilanjutkan keluarganya tidak menerima itu lagi, ya, atau anak kalau mereka mengalami Bismillah. Jadi masalah orang itu macam-macam. Jadi Alhamdulillah masalahnya itu tidak di satu rumah. Masalahnya itu di rumah yang berbeda-beda. Kalau dengar masalah-masalah seperti ini bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena Ternyata bukan anak aja yang punya masalah. Semuanya juga punya masalah. Tadi masalahnya gimana? Ini gak mau dikawinkan tuh anaknya sama pihak mertua... Karena kerjanya nggak dibalik meja, karena kerjanya nggak dibalik meja di kantor. <laughs> karena di kantor. memang itu terjadi ya orang tua orang tua yang memandang kadang kala kalau menantunya itu pegawai negeri, masya Allah, kalau ditanya nih, kuliahnya di mana betul? Kuliahnya di perhutanan gitulah. Oh. Uh perhutanan jadi apa dia gitu mikir orang tuanya mikir tapi kalau di kedokteran oh masya allah masya allah, masya allah. itu masya allahnya udah ya Allah iya iya kapan mau nikah langsung nikah jadi ada orang tua memang yang seperti itu ya kita ketika menghadapi seperti itu ya harus tahu diri juga ini orang tuanya modelnya seperti itu ya paling enggak harus cari jalan belakang harus cari jalan belakang memang. Gimana memahamkan orang tuanya atau si anaknya kalau udah ngaji dia yang berusaha untuk memahamkan orang tuanya. Karena apa? Karena tak kalah kita aja beda, beda pemikiran. Jiwa ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam annufusu junudun mujennada. Jiwa manusia ini seperti tentara yang tata rapi gitu. Yang dia kenal dia akan akan langgeng gitu. Tapi ketika dia enggak anung dia akan terpisah. Jadi kalau memang tadi dikatakan sudah enggak pas sama mertuanya. Mertuanya enggak mau. Maka kita cari masukan lah bagaimana memberikan masukan kepada calon mertua itu bahwasanya. Rizki itu gak harus di belakang kantoran dan berapa banyak ya orang-orang itu yang rizkinya lebih besar ketika dia di luar daripada yang di kantor. Tapi orang tua ini berpikir kalau anaknya ini pakai dasi menantunya, Masya Allah. Padahal jadi satpam. Satpam pakai dasi juga ada, anak lihat sekarang. pakai Dia bangga. Tapi kalau jawab menantunya pakai sarung mah. Nah, jadi ya jualan apa <SILENCIO> aja itu itu terjadi memang maka kita berusaha sekarang kalau tadi bagaimana solusinya Ustaz menghadapi mertua yang seperti itu pemahaman nih pemahaman yang syarinya masalah kebahagiaan di situ kita perlu untuk masukkan kepada mereka dan kalau akhirnya tidak bisa jangan memaksakan diri ya udah mungkin bukan cocok ana mungkin ini sudah Bismillah ana mau nikah tapi kalau memang harus kerja di kantoran dulu... ...ya sampai kapan orang kantor sudah full semua gitu kan. Jadi susah juga. Terus pertanyaannya bersambung. Bersambung yang kedua... ...kada Allahumma syafal, Anda tidak catat. Ya? Bisa diulang pertanyaan kedua? Tadi pertanyaan yang kedua itu... ...katanya mertuanya membolehkan pacaran gitu kan. Tidak ya. kawin dulu. Gitu, Ibu. jama gitu. Anda supaya tidak salah jawab. Oh iya, dia maunya pacaran menikahnya nanti dulu gitu kan. Sampai kerjanya di belakang meja gitu. Oke, okay, siap. Anaknya ini akhirnya pacaran ingin diarahkan kepada yang syar'i. Karena kalau jadi karena perempuan bapak tuanya blok itu, anak-anak itu nah itu kan aja di keluarga. Bagaimana? Oh, tapi itu di syariat kan enggak ada peloran. Begitu. Saya ingin ingin membawa dia ke Ka'bah, ke Ka'bah yang mana mak cik? Ibu, ibu. Ada nama, nama ibunya dia ada di Banda Aceh, ada di Gube-nya di Gulo. Macamnya. Di Gulo hanya ada cara yang cara. Oh, ada Ka'bah di Ya. Nah. Nah. Insyaallah. Ya. Yeah katanya ada yang jawab nih Bu, bawa aja ke Pausat suruh kawinin sama usatnya gitu kan. Iya, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yeah, jadi masalah ini masalah berat ya. Masalah berat karena memang anak-anak muda kan kadang kala itu enggak pernah ngaji. Salah satu solusi yang mungkin bisa ditawarkan kepada pihak keluarga perempuan, mengatakan udah dikawinin tapi walimahnya nanti. Walimahnya kumpulnya nanti. Sekarang yang penting kawin sudah sah. Nikah syar'i ada saksinya semua. Ini sudah suamimu, ini sudah istrimu. Walimahnya nanti kan kadang-kala -kadang orang tua seperti itu. Walimahnya yang ditakutin, karena ketika walimah dia ingin yang wah, ingin yang seperti apa. Kalau ngelihat kadang-kala -kadang dia malu gitu, kalau enggak wah gitu ya. Bahkan terjadi ada orang tua yang membatalkan pernikahan gara-gara si menantunya enggak bisa memberikan pesta yang wah. Kadang-kadang orang tua, ya kau harus seperti kakakmu. Seperti fulan, seperti fulan, seperti fulan. Itu bermasalah di sini. Maka tadi mungkin solusinya yang bisa ditawarkan... ...udah dikawinkan. Dikawinkan resmi tapi nanti walimahnya di... ...diakhirkan. Walimahnya diakhirkan, kumpulnya juga diakhirkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka mau. Cuma memang yang jadi masalah... ...ilmu syarinya ini. Ketika mereka tidak... ...jauh dari agama... Keiman kadang-kadang lemah. Dia yang dipikirkan kan cuma tradisi. ya udahlah gak ada masalah. Semua orang tuh pada pacaran, gak ada yang ribut gitu kan. Padahal seperti itu. Muncul orang tua yang kalau anaknya gak pacaran, langsung demam. Dia ngeliat, nak kau belum pacaran nak. Itu anaknya fulan udah bawa pacar. Itu udah bawa pacar, bawa pacar. Itu orang tua ketika jauh dari agama seperti itu. Padahal nih anak amanat nih dijaga. Dijaga dari api neraka nih, kok malah dibiarin untuk dibawa ke dalam api neraka? Nauwul bilah mindarin. Dan kita tahu jalan-jalan menuju ke neraka. Nauwul bilah mindarin. Mungkin seperti itu, ibu. Dibawa ke ustadz itu juga mungkin solusi. Tapi jangan saya, ibu. Yang lainnya. Baik, alhamdulillah. Silakan pertanyaan kedua langsung dari Ahwat. Silakan pertanyaan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saran saya? Dia dengan calon yang waktunya gini itu dari Tapi eh ini tidak mau keluarga dua pihak itu. Apakah benar peserta? Masyaallah. Kenapa enggak mau diketahui? Udah punya orang tuh. Ambil suaminya orang gitu. Naam, naam, naam. Iya Bu, Iya bismillah. Barakallahu zik. Ya, ini banyak terjadi. Orang menyembunyikan pernikahannya. Padahal Rasulullah s.a.w. mengatakan. A'linun nikah. Nabi mengatakan a'linun nikah. Umumkan itu. Pernikahan itu diumumkan. Dalam sebuah hadis. Al-ahdu atau... ...baynan nikah wasifah barbudduf. Sampai dikatakan perbedaan antara pernikahan dan perzinahan itu... ...memukul rebana. Jadi kalau memang tadi itu dia rame-rame. Cuma keluarganya enggak tahu. Karena untuk penjajakan. Kan ada yang seperti itu. Itu enggak masalah. Tapi pernikahannya... Jangan tersembunyi-sembunyi. Karena yang pertama akan jadi fitnah. Dan yang nama itu bakal jadi bom waktu nanti. Yang kadang-kadang kalau sudah sampai titik nol, Susah sekarang ini. Dulu, Kakek-kakek kita tuh kawin dua, kawin tiga, Padahal beda kampung, bisa, gak tahu. Istrinya. Karena gak ada HP, gak ada Facebook, gak ada apa gitu kan. Dia memaik ke kota sebelah. Dia nikah di sana. Tanpa dia memberitahu kepada keluarganya yang di sini. Halal. Dari sisi halal, halal. Tapi di sana dia rame-rame. Dia tidak menyembunyikan pernikahannya. Jangan sampai di mata masyarakat terjadi... ...dugaan kumpul kebuk. Dilihat nih fulan. Eh fulan nih udah sudah nih sering masuk rumahnya. Fulan lah. Gitu kan. Orang kampung tidak ada yang tahu. Jadi fitnah lagi di sana. Maka pengumuman pernikahan itu... Dianjurkan, bahkan sebagian mewajibkan supaya tidak terjadi fitnah yang seperti itu. Apalagi kadang-kadang ada persyaratan-persyaratan anak mau nikah sama inti tapi gak punya anak ya. Itu udah bermasalah. Karena tujuan pernikahan itu banyak anak. Tujuan kau punya istri dua, punya istri gila supaya anaknya banyak. Bukan, malah gak kepengen punya anak. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang tidak boleh dalam syariat ini. Jadi kalau tadi dikatakan Tidak boleh tahu keluarga yang perempuan Keluarga yang laki Dengan alasan yang tidak syari Maka bermasalah pernikahan itu Wallahu alam bishwab Baik selanjutnya pertanyaan tertulis dari Akhwat Pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kenapa salah satu kriteria yang Ustaz sebutkan tadi adalah istri yang subur sedangkan bagaimana kita tahu kalau kita perempuan yang subur atau tidak sedangkan masalah keturunan itu adalah kandang Allah SWT, apakah ada tanda-tandanya subhanallah nah jamaah jadi pada hakikatnya Allah menciptakan kita ini ada yang punya anak ada yang tidak punya anak ada yang anaknya semua perempuan ada yang anaknya laki semuanya, itu sudah ketentuan Allah SWT tapi kita diperintahkan ketika mau menikah untuk mencari perempuan yang, yang subur, karena tujuannya tadi kita ingin punya anak. Dan kesempurnaan seorang lelaki pun ketika ada yang memanggil dia bapak gitu kan. Seorang perempuan pun keutamaannya akan menjadi maksimal ketika dia menjadi seorang ibu. Tapi ada yang diuji. Dan ujian ini kita harus hadapi. Kalau antum mengatakan Ustaz Ana nikah 10 tahun, 20 tahun enggak punya anak. Ada nabi-nabi yang sampai putih rambutnya enggak punya anak. Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria sampai tua, sampai uban dan sampai tua renta enggak punya anak. Tapi terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang boleh kita minta. Kita mohon terus sama Allah Subhanahu wa taala, "Walam akun bi du'aika rabbi syakir. Enggak pernah aku kecewa dengan memohon kepada Allah. Enggak pernah ya Allah. Yang penting minta lagi. Terus gimana sekarang mengetahui ini perempuan? Itu kan masalah takdir ya. Sudah Allah tentukan, tapi kita tetap perlu memohon kepada Allah karena kita tidak tahu dengan takdir kita. Ada usaha di dunia nih, berobat, macam-macam. Kemudian bagaimana mengetahui perempuan itu subur? Salah satunya ada dokter di sini. Dok hanya ada dokter di sini. Gimana dok? Cara tahu perempuan subur itu dok? Iya secara kedokteran ketahuan kan? Mungkin dari rambutnya, dari apa dok? Dari keturunan gitu kan? Nam, kalau embahnya, cewek apa dong? Ya. Ya paling nggak kita lihat dari keturunannya, jadi kemungkinan genetiknya bahwa dia adalah uh, uh, keluarga yang memang produktif lah. Gitu. Nah. Itu aja nggak ada cara lain mengendok jari jarinya, kakinya nggak ada. <laughs> nggak ya, nggak tahu enggak. kita kita nggak tahu ini mungkin ada. Yang jelas yang kita tahu yang dokter sampaikan ya kalau bapaknya dari keluarga ibu. Tapi, Tapi, Tapi karena Anda lihat keluarga keluarga yang Subhanallah anak bapaknya sembilan sembilan, tapi perempuannya ada satu yang gak punya anak dong. padahal keluarganya punya anak semua, gimana itu dok? ya kita gak bisa menjadikan itu satu jaminan yang pasti, ya kan, tapi e, setidaknya prosentasinya akan lebih tinggi kalau dia e, e, mengambil dari e, keluarga yang memang banyak anaknya jadi usahalah ya. usaha kita ini kita ngelihat nih, anaknya Masya Allah Mamanya orang tuanya Anaknya 10, kakeknya anaknya 13 Kakeknya lagi Anaknya berapa, Insya Allah ini subur Tapi terkadang Gak punya anak Kita lihat Nabi Ibrahim anaknya cuma satu Tapi cucunya anaknya banyak Siapa? Nabi alaihissalam Anaknya 12 Iya Iya jadi mungkin kita cuma usaha gitu loh, tapi ada nanti takdir yang enggak tahu lagi. Kadang kala seorang sudah berusaha melihat nih kayaknya nih subur, tapi ternyata enggak punya anak. Dia berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satu cara dengan melihat tanya kepada keluarganya, koreksi kalau mungkin di keluarganya ada yang anaknya kembar. Biasanya itu kembar juga ada, Dok. Kadang kala seperti itu. Jadi kalau ada keluarganya enggak punya anak, kadang kala ada nanti yang enggak punya anak juga. Wallahu'alam Mungkin seperti itu ibu-ibu ya, ya, Sudah ada jawaban dari dokter Tenang, ya. Alhamdulillah Baik selanjutnya pertanyaan langsung Dari Ikhwan Satu Kemudian satu Di belakang satu Baik micnya mohon Dan juga untuk Ahwat dipersiapkan dua pertanyaan Baik, Pak Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin anda tanyakan terkait mahar Ustaz di dekatkan like-nya. Mana yang kelihatan? Wah, masyaallah. Terkait mahar Ustaz, kalau mertua mengajukan mahar itu disesuaikan dengan tanggalan-tanggalan, apakah itu termasuk ghalik karena anda dulu mengalaminya. Gimana modelnya itu? Tanggal menikahnya tuh misal ya Tanggal 10 bulan 10 2010 Jadi maharnya adalah Seratus Eh berapa ya 10 10 2010 <laughs> Ya angkanya segitu angkanya. Atau dulu ya, anak itu tanggal ya. 5 bulan 6 2011 jadi maharnya 506 Eh 560 2011 nah. Apakah itu termasuk dalam klinik Apa Iya kalau Malu diperbolehkan Masya Allah kalau ini kayaknya bukan klinik, mau tren-tren aja mah. Iya, kayaknya yang terjadi itu masyarakat karena banyak mulai tanggal pernikahannya maharnya, duitnya disusun, duitnya disusun ya seratus ribu berapa gitu kan, kemudian ditaruh di figurea gitu kan. Iya, ini maharnya itu mahar mah dibuat makan, bukan disimpan. Boleh dibikin makan gitu kan, karena orang-orang disimpan. Jadi kalau tadi dikatakan klinik sepertinya tidak klinik, itu mungkin pengaruh budaya. Meniru, budaya meniru, apalagi yang jadi tiruan kita kan memang dari barat ya. Kemudian mereka ada tanggal-tanggal tertentu, tanggal 12, bulan 12, 2012, kiamat. Katanya kan gitu kan, kemarin itu kan pada ribut, yang 2012 kayak gitu, enggak. Jadi kita enggak perlu kita ikut yang seperti itu, jadi orang tua itu kadang kala ingin keren aja. Tapi entah, kalau dibalik itu ada maksud tertentu, Wallahu'alam, insyaAllah. Karena ini baru muncul. Kita lihatlah ini ada kakak kita. Ada gak penonton kayak gitu kak? Gak ada kan? Gak ada kayak gitu. Jadi baru-baru aja tuh. Wallahualamu'alaikum. Baik. Satu ya, lagi. Baik, jadi ini di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kemarin tertunda. Um, kita dibilang uh, suami... Suaranya agak di, dekat mic. dekatkan miknya baik. Saya pernah dengar suami itu tidak boleh memanggil istrinya uh, oh, ibu terkait dengan ada hadis yang bilang uh, tidak dilarangnya seorang suami men mengatakan kau seperti ibuku, kau seperti ibumu, gitu. seperti itu. Uh, lalu apa ya panggil apa yang boleh uh, kita kepada istri kita? Masya Allah, Ya Allah. Allah. Ya, ya baru Dengar pertanyaannya? Iya, pertanyaannya. Dengar semua enggak? Iya, bagaimana kita memanggil istri nih? Katanya enggak boleh manggil ibu, kan? Bagaimana si istri manggil suaminya, kakak, manggil adik. Bukankah dalam Islam itu ada yang namanya vihar? Vihar itu mengatakan kepada istrinya, Antika wahri ummi, engkau seperti punggung ibuku itu perkataan enggak boleh. Allah turunkan di surat Al-Mujadilah tuh penjelasan dari ayat pertama terus sampai satu halaman tuh, hampir satu halaman Allah jelaskan tentang hukum zihar. Itu enggak boleh. Karena istri kita bukan ibu kita. In ummahatukum illal la'i Ibu kita yang lahirkan kita. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri kita anti qadhri maksudnya suami ini tidak mau mendeketin istrinya. Tidak mau ngumpulin istrinya, maka orang yang mengatakan itu dia harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Bebaskan budak. Kalau enggak bisa, puasa 60 hari, dua bulan ya. Terus, masih makan. Kok oh, pada diam semua ini? Benar enggak jemaah? Baca di surat mujadila. Jadi dia mengasih makan 60. Orang miskin, kalau dia tidak bisa membayar sembuda, kemudian kalau dia nggak bisa membayar sembuda, dia puasa kalau nggak bisa ngasih makan. 60 orang miskin. Terus gimana uzat? Apakah kita manggil istri kita bunda, gitu kan? Mama atau apalah panggilan? Apa itu termasuk seperti itu? Tidak, tidak termasuk. Syeikh bin Sal Muhammad bin Salan al Tha'mini membahas masalah itu. Kalau gak salah di salah satu kitab fatwanya Itu panggilan bukan dimaksudkan untuk. Untuk panggilan ibu. Bukan. Itu panggilan manjalah. Memanjakan. Kadang-kadang ngajarin anaknya. Anaknya. Ibu mana ibu? Bu. Bu. Gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi gak ada masalah. Penjelasan self-savement itu tidak ada masalah. Karena kita bukan meniatkan untuk mengharamkan istri kita. Buat kita. Bahkan itu mungkin akan membangun di rumah tangga kita keharmonisan. Memang orang tua atau suami harus manggil lah dengan nama-nama yang indah ya. Dengan nama-nama yang indah. Panggil, apa panggilan yang bagus lah di Jakarta ini umpamanya. Empok mungkin ya. Apa? Apa? Nyak. Itu panggilan kehormatan? Enggak lah kita. Apalah panggil... Kata-kata yang indah buat dia yang dia itu senang. Jangan kita senang dia enggak senang. Ada orang tua, anak senang pokoknya manggil anak senang enggak. Rasulullah -rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya itu kadang kala ya muwaffaqah. Wahai perempuan yang mendapatkan hijayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya muwaffaqah. Dipanggil ya Humaira, ya Aish. panggilan-panggilan yang indah sekali buat istrinya. Maka bapak-bapak harus belajar. Kadang kala udah 40 tahun nikah Sampai ada seorang Ini sheikh lagi cerita Ada seorang suami Sama istrinya ribut, sudah berapa tahun Berangkat ke sheikh nih, ke ustaz Ceritanya, ustaz gimana ribut sama istrinya Inti coba tulis surat Buat istrimu, sudah surat Aku mencintaimu Dikasih itu sama istrinya Kata istrinya, sudah lama Anak kangen sama kata-kata ini Iya dia ini bertahun-tahun itu suaminya. Udah ga pernah ngomong aku cinta. Dia susah selesai urusan itu jemaah. Karena istri kita ini butuh ya. Dia itu ada yang namanya al-jaw'ah al-artifiyah. Namanya rasa lapar. Perasaan lapar lah dengan cinta. Kalau kita yang ga ngasih, dia bisa cari di tempat lain. Tina'u abu billah min balik. Barakallah fikum. Nah, faham. Sebelum pertanyaan ke Ahwat, Al-Ahwismu, Fadol, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Nanya lagi nggak apa-apa. Jadi uh, ada dua pertanyaan yang mau uh, yang anak mau tanyakan. Yang pertama soal mendidik anak kan. Jadi ada beberapa uh, ada waktu itu anak beberapa kali ke kajian tentang mendidik anak secara Islam itu yang baik itu seperti apa. Salah satu contohnya adalah ketika kita membiasakan untuk mengajak anak ke masjid anak laki-laki gitu ya, kita membawanya. Uh, waktu itu ustad di dalam kajian tersebut bilang kalau misalnya kita membiasakan untuk membawa anak ke masjid, itu ruang medannya akan terbiasa sama dia, jadi kalau kita membiasakan bawa ke mall nanti dia akan biasa ke mall. tapi kalau ke masjid, dia akan membiasakan masjid, Cuma masalahnya uh, anak kecil dari kecil kalau kita bawa kadang-kadang kan tidak mengerti kan, nah ini ada pendapat yang lain gitu, waktu itu saya sama saudara saya sedikit berbeda pendapat, jadi saya meyakinkan bahwa dari kecil kita harus bawa walaupun dia main apa, -apa apapun uh, kita bawa ke masjid harus dibiasakan nah ustaz, ustaz di kajian tersebut juga bilang kalau misalnya anak itu memang kodratnya memang selalu main ingin main terus gitu, Cuma biarin aja jangan dilarang, jadi biasakan kalau misalnya anak ini ke masjid itu adalah suatu hal yang menyenangkan gitu. jadi main-main aja, Cuma masalahnya kalau misalnya saudara saya bilang kalau misalnya anak, kalau misalnya selalu main di masjid nanti kitanya gak kusuk sholatnya nah ini gimana tadi perbedaan yang ini tadi itu yang pertama tadi terus kedua uh, soal ibu tadi kalau misalnya anak laki itu kan tetap harus nomor satu kan ibu tadi nah kalau sudah menikah bagaimana ketika ibu waktu itu saya juga pernah dengar gajian ya cukup ini juga ya kaget saya waktu dibilang ketika ibu bilang ceraikan istrimu harus kita cerai itu gimana menurut anda tadi makasih jazakallah barakallah shukur ya pertanyaan yang cukup Mendasar ya di masyarakat kita juga Karena dulu itu Anak ke masjid masalah yang pertama Bagaimana membawa anak kita ke masjid Mendidik anak kita ke masjid Dengan membawa dia sholat Walaupun dia di masjid gak sholat Jadi anak ini ada dua macam Ada anak yang dia udah mulai ngerti Dia gak ganggu Tapi ada anak yang Subhanallah Sampai imamnya gak husuk sholatnya kan <laughs> Iya ada anak-anak yang Imamnya pakai kacamata, terus anaknya ngambil kacamata. Ya Allah, nyeket man. Jadi bermasalah. Jadi anak-anaknya harus kita lihat. Ada anak yang memang udah udah bisa dibawa ke masjid gitu kan. Ada anak-anak yang belum bisa dibawa ke masjid. Dilihat jadi anaknya itu. Karena masalahnya masjid itu bukan punya kita. Punya orang banyak. Kalau kita sendiri yang berpikiran ribut sama orang satu kampung. Entar kalau mau bawa anak, bikin masjid sendiri gitu kan nanti kan. Karena yang lainnya merasa Merasa terganggu gitu kan. Maka dilihat. Yang jelas ini juga harus dipahamkan kepada masyarakat kita. Kalau namanya anak di masjid main itu biasa. Itu kan harus ada yang namanya penjajakan kepada mereka. Karena selama ini bertahun-tahun. Gak ada anak-anak ke masjid. Kok tahu-tahu. Ada anak-anak ke masjid. Ini anaknya yang pakai jenggot-jenggot nih. kayaknya, Seperti itu kan. Akhirnya jadi masalah. Maka kita harus. Ini akhlak lagi kepada masyarakat kita. Bagaimana sosialisasi kepada mereka. Kemudian orang tua nih. Kalau ke masjid, banyak yang mikirin diri sendiri. Jadi anak itu pada main, gak pernah dia ajak, sholat, ya sholat. Jadi kalau ada dua anak di masjid, satu sof, paling gak orang tua itu di tengahnya dia, dipisah. ya. Jangan mikir, Ustaz, bukan anak-anak, Ustaz. Betul. Ini anak saudara kita. Jadi demi masjid ini supaya ya supaya khusyuk tadi, karena namanya anak kecil dia, lagi sholat, goyang-goyangan dia. Sholat. Ini orang tua kena goyang dia Gara-gara anak kecil Maka kita paling tidak ya harus lebih Lebih apa ya Lebih proaktif ya melihat mereka itu di masjid Jadi kalau ada anak-anak guyon Anaknya siapapun mama, Eh nak, yuk sini sholat Di sebelahnya ditaruh di mana? Karena ada orang tua juga kalau melihat anak kecil di masjid Di sof pertama Eh mundur ke belakang Dia ketika itu nyuruh anak kecil main Berarti Ketika dia di depan, dia akan berusaha, ini semuanya ini orang tua gitu kan. Tapi kalau suruh belakang, lah zen ini kata dia. Udah, kumpul sama sohid-sohidnya dia di sana itu. Maka itu bermasalah. Orang tuanya yang harus harus memikirkan hal itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bukan pertanyaan selanjutnya, lanjutan dari pertanyaan itu, gimana kalau anak perempuan? Anak perempuan gimana suhat ini suhat? Kan dia gak disyariatkan ke masjid kan suhat gitu. Anak perempuan tidak syarikat ke masjid, tapi boleh sekali-kali dibawa ke masjid tadi selama tidak mengganggu. Karena Rasulullah SAW pernah membawa Umar, binti Zainab, binti Abil As, binti Abil As, binti Zainab, binti binti Muhammadin SAW cucunya Rasulullah SAW dibawa ke masjid ditaruh di sininya. Tapi Subhanallah, enggak dibiarin digendong lagi, karena namanya anak kecil, bisa-bisa kemana ini kan lari? Tapi kalau sama bapaknya digendong, ya. Kita lihat Rasulullah seperti itu, tetap anaknya itu di, dijaga gitu ya, karena memang takut mengganggu yang lainnya. Dan orang tua yang laki nih kalau punya anak perempuan, ingat sholat sunnahnya di rumah. Atau punya anak kecil yang gak ke masjid, tolong sholat sunnahnya di rumah. Karena sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu fi bayi hilal maghrib. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya, kecuali sholat yang lima waktu. Karena istri kita ini kadang kala seminggu nggak sholat, karena datang bulan. Jadi rumah kita benar-benar kayak kuburan, nggak ada sholat, nggak ada ngaji. Kita ngajinya di masjid, di rumah nggak ada. Bahkan kadang kala empat hari rumah kita itu kosong dari sholat. Maka tugas orang tua, bapak ini, sholatnya di rumah, karena anak kecil itu ketika lihat bapaknya sholat dia akan berdiri di sampingnya. Dia pura-pura ikut bapaknya atau ibunya. Nah, tuh bapak mau sholat. Nah, tuh sholat di sana. Karena kadang-kadang anak itu ketika melihat ibunya kok gak sholat ya. Dia kadang-kadang berpikiran, oh berarti gak apa-apa gak sholat gitu. Maka ini pendidikan anak juga yang perlu diperhatikan. Jadi di rumah itu untuk pendidikan anak, ketika istri gak sholat, kita lebih lebih harus lagi gitu lah. Untuk sholatnya di rumah. Karena pengaruhnya akan lebih baik buat keluarga kita. Wallahu a'lam Pertanyaan yang kedua apa tadi? Tentang ibu, bagaimana kalau ibumu mengatakan kepada engkau ceraikan istriku. Ini pertama ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaan ini, apakah aku harus menceraikan bapaknya ini ya, bapak atau ibu lah. Apakah aku harus menceraikan istriku kata dia, tidak kata dia. Bukankah Umar ketika nyuruh. Anaknya menceraikan isteri diceraikan. Iya. Hatta yakuna abu ke mistru Umar. Sampai bapakmu kayak Umar berkata. Jadi kadang-kadang harus dilihat penyebab disuruh cerai ini apa? Syari atau tidak syari? Karena pendapat ulama tidak wajib kita mentaati. Kecuali kalau memang urusannya syari. Urusannya ini perempuan udah enggak benar ini. Kadang-kadang kan yang tahu sama perempuan. Perempuan. Si lakinya ini keluar gitu kan? Si ibunya melihat gelagat perempuannya istrinya ini enggak bener mai. Facebookan, ketawa-ketawa sama laki-laki ini itu gitu kan? Kadang-kala -kadang ibunya ada di situ maka tak kalah sebabnya syar'i dia wajib taat. Tapi kalau enggak syar'i dia berusaha untuk mengambil hati ibundanya di sini. Bagaimana ibundanya bisa menerima bahasanya alasan ibundanya itu enggak enggak boleh orang kita ini sudah anaknya orang sudah kita ambil kita punya tanggungjawab mi. Karena juga akan bertanggung jawab sama ummi. tetap. Tapi jangan sampai diputus suatu rahim. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, set. Subhanallah, masih banyak pertanyaan. Dan juga betapa ingin kita meneruskan waktu bersama guru yang kita ceritain.